Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Bu Ya Bagaimana hukumnya Bagi-bagi rezeki lewat telekuis Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membagi rezeki dengan kuis Apakah Sifatnya diundi Di saat bisa memberikan jawaban Atau yang lainnya seperti itu kan maksudnya kuis Maka Memberikan hadiah dengan mengundi adalah sah dengan beberapa syarat. Akan tapi biasanya sebabnya hadiah yang diundi itu karena hadiah itu tidak mencukupi untuk semua orang. Karena tidak mencukupi untuk semua orang maka perlu di, diundi. Maka syaratnya di sini adalah yang ikut kuis tersebut tidak boleh membayar. Kalau yang ikut kuis tersebut membayar, dan bayarannya dijadikan untuk hadiah, maka itu bab judi. Jadi tidak ada masalah. Mungkin sebuah perusahaan, atau di sini, tiba-tiba ada satu orang yang uh, diberi oleh Allah Rizki, kemudian ingin memberikan hadiah kepada ibu-ibu. Nah, duit 5 juta. mau kira -kira. Cuman karena 5 juta dibagi semuanya, tidak ada. Jadi diundi. Siapa yang bisa jawab? Ini, atau siapa yang bisa ngerti ini, maka itu boleh. Asalkan apa, yang ikut kuis itu tidak membayar, kalau ikut kuisnya membayar, maka itu bab judi. Termasuk lomba hadroh. <laughs> kalau ikut lombanya bayar, kemudian bayarannya untuk hadiah itu judi, biarpun soal hati-hati itu. Ada lomba hadroh di Cerebon bayar, katanya. Wah ini bagaimana ini? Oh, untuk snek, untuk balik. Bilang dari awal kali itu untuk snek. Jadi yang mau ikut membayar senek Rp5.000, gitu Kalau tidak ada, nanti akan dimasukkan dalam bank Untuk apa hadiah, maka itu hukumnya adalah haram Sama sebuah perusahaan ingin memberikan sebuah sepeda motor kepada para pegawainya Cuma karena sepeda motornya terbatas hanya lima Maka diundi yang muncul namanya, nanti maka ia akan mendapatkannya Maka itu boleh-boleh saja dan sah sah saja Biasanya hal itu dilakukan di saat apa? Disaat hadiah itu tidak mencukupi kepada orang-orang yang akan mengikuti kuis tersebut.